Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari hadori safari laili nahari saifisitai dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena ged. Jadi misalnya gini. Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar. Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas, rungok no. Awas sekali, Pak. Sekali salah setengah kabir. Mas TKAFir swasta bukan TKAFir Nggak coba misalnya begini, nggak ini saya berbeda. Mereka kagali lah, sekali lah, Alhamdulillah. Itaku Wah, kayak nama anak ini. Coba, nggak siap saja? Itaku Wah, diusirake. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku bilang Allah beti, terus siapa melayu menghindari Allah. Tapi lafadz yang sama dipakai Itaku Nisa, takutlah sama perempuan, sama istri jadi harus takut, terus saat di kongkong harus takut. Ada lagi misalnya it takul hayyah, kamu takutlah ular. It fakro, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. It takuwaha ebi to'at, Allah dengan melakukan to'at. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga Ya saya ulang lagi ya. Lafat itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya lagi ya. Takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut, takut ular, takut perempuan cantik, kenafitnya harus, saya harus meng Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wadhanu allamal ja'aminawahi illa ilaih. Ada tiga sahabat. yang melakukan kesalahan yaitu takhalluf adil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan lagi jangan omongi dia. Hijron dineng. Sehingga ketika dineng itu us mereka sudah sudah selesai hidupnya. Ini ikut Wa'alas salasati ladina qulifu hatta idza daqat alaihim alardu bima rahubat wa dhanu satrusu itu sampai wa dhanu allamal ja'min illa Ia, ketika dineng nabi, dineng sahabat, wah ntek uripe, barang ngerasa ntek uripe, terus beliau ikhaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di apa, tiang apa, masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. dan dia mengira lah, saya tidak bisa lari dari Allah, kecuali menuju Allah itu sen. Jadi unik kan takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai. Semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Asim Asyari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut olarku kubra Harus lari. Sama-sama nah, kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya. Betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya Nah, tapi dengan banyak pengetahuan yang Musalsalilah Rosulillah Shallawatulalaihi Wasallam, kita tahu proporsi itakun nisa kayak apa, itakul wah kayak apa, itakul khayyah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga kub mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngedikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini yang paling terkenal. Nah, Akhir atau guru yo kebangetan. Inna Wa mala tahu nabi. ar -rohmah. Wa mala wa wa Coba Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hibannya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Maka ketika ada ayat gini. Inna waha sa'atamani Allah Ta'ala yusolli misalnya. Mocosolawat sopok Allah. Mocosolawat Allah mending gini. Allahumma salli ala Muhammad. Loh Allah dia kok mending Allahumma terus piye kan gitu. Paham gini? Tentu redaksinnya Allah ya. Usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada. Ya langsung jadi. Usolli ala Muhammad. Ey azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa malaikat malaikati ketika seorang malaikat disebut meja sholawat kepada Nabi artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan selawat atau istighfar. kita kita, kita ini kan wong sombong. Kita semua nak wong sombong ndongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasibmu ra jelas kok ndongakno wong jelas. Ya padha malaikat. Ya Allah. Tolong ya, Rasulullah itu jenengan saat ini. Nah orang bahaya, kapir. Maka ketika kita baca solawat kepada Nabi itu bentuk taduruk kita, bentuk dpdp -dp kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas-membalas budinya, saya pasrahkan jeneng, jenengan. Sehingga solawat dari kita itu pengganti doa jazawahu anna muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini bukan jasa tapi tidak berkutik, mau balas pakai A. Sehingga sama-sama sholat. Minawah maknanya pemberian. Dari malaikat maknanya istighfar. Dari kita maknanya tadurdu. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? proporsi Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil. Karena dari awal dianalisis tadi ada ayat Khaduriya, Safariya, Leliyah, Nahariya. Sehingga detik. Nah, Baru ngaji ini kamu kemungkinan mufasir-mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali. Karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama. Kalau kamu ingin tes dokter tafsir. Itu Ada satu kata, sak kalimat, orang sakalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat Waqulu Wasrobu Hadya Tabayyaanal Khaytul Abiyyadu Minal Khaytil Aswad. Disewak. Minal Aswad itu wakaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik, itu di pintunya kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimat bucu didelok, orang ketok aja oleh berarti kan. Gitu. Kok orang ketok aja Mangan ya gitu. Mangan tengah-mangan kincang benar. orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi gak boleh makan minum apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu dilapuri wong salah paham orang masang apa? Benar. Menurut santri sing nakal benar benang ketok-ketok. Benar ketok-ketok. kan, gampang ketok Akhirnya Jibril teka. Orang mau nomad maksudnya, umatemu salah paham. Iki aja ada sakata suruh tak turun nominal Minal Fajr. Jadi Minal Fajr itu satu-satunya contohnya Quran, yang turun sama kalimat kok. Jadi Jibril kalau langit pedunin bumi, itu mau menggawa Minal Fajr. Ya akeh ya. Kalau langit, kalau bumi mau ngawawa. Minal Fajr. Itu Jibril mau turun apa? Minal Fajr. satu-satunya contoh Quran turun bersa'nu sa'kata sa'kalima orang kok, orang kok. sa'kalam sa'kalam, sakalam. ramusnat abbas musnat, musnat. teruskan malik jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musal salilah rasulillah shallallahu alaihi wasallam sampai ketika ayat itu dibaca nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? zina, terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Saida Aisyah tersiksa karena omongannya si A si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu ke kecil. Andaikkan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am dengan lafat am. Dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana. Masak para nabi, para wali masuk innal? Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuane tertentu itu lafi khusr. Sehingga proporsional. Apa proper